Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah alaihi warahmatullahi wabarakatuh Bagi ini pria, ya, ada yang ditanyakan Apakah perkara makhruh itu Bisa digolongkan dengan perkara subhat perkara? Contoh, rokok Ada sebagian ulama membolehkan rokok Hanya hukumnya makhruh Tapi ada sebagian ulama juga mengharamkan Karena beberapa alasan bisa membahayakan dirinya sendiri atau orang yang di sekitarnya atau bahkan istrinya, anak-anaknya kesehatannya bisa terganggu bahkan ekonominya juga mestinya bisa untuk memberi makan yang bergizi atau susu anak-anaknya lebih utama memberikan rokok nah perbandingan-perbandingan ini manakah yang benar begitu Buya? apakah pernyataan ini yang kita dengar ini saya masih ragu karena ada yang mengatakan haram ada juga mengatakan halal Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhat, apakah subhat itu makruh? Hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Dan subhat nanti bisa dihukumi adalah masuk bab antara mubah dengan makruh. Tidak bisa dikatakan haram. Jadi biasanya dikatakan haram karena bukan hukum. Subhat bukan hukum. Akhirnya barang subhat adalah antara halal dengan haram. Dan makruh sendiri adalah halal. Makruh adalah halal. Sesuatu yang makruh adalah halal. Makruh bukan haram. Beda. Makruh adalah halal. Jadi mohon dibedakan di sini. Kalau subhat ini memang betul-betul tidak bisa disifati sebagai halal. Jadi halal itu derajatnya adalah... Halal itu ada yang wajib, halal itu ada yang sunnah, halal itu ada yang mubah, halal itu ada yang makruh. Yang satu yang haram, itu saja. Selain haram, itu adalah halal. Ada halal ada empat. Dan sekarang antara halal dengan haram, ini namanya syubhad. Baik, namanya syubhad. Tidak bisa disipati sebagai sesuatu yang haram, tidak bisa disipati sesuatu yang halal. Tapi kalau hukum rokok, jelas. Para ulama mengatakan, Bukan masalah subhat di sini. Jadi jangan dikatakan rokok sebagai subhat. Bagaimana pendapat para ulama? Kalau ulama dulu, kita kembali kepada ulama abad keempat, itu mengatakan rokok itu sunnah. Baik. Jadi fatwa abad keempat dinukil para ulama karena apa? Belum terbukti dan cara merokok pun masih sangat sederhana. Belum ada pabrik rokok yang besar itu, paling hanya orang per orang dan sebagainya begitu dan kenapa? karena kalau lagi ngerokok itu bisa menjaga perang, perbatasan-perbatasan itu, kalau dengan rokok dia melek, gak ngantuk sehingga dianggap ini sebagai sesuatu yang untuk membantu dalam kebaikan maka hukumnya baik, makanya sunnah dulu eh abad ke-8 banyak orang batuk-batuk dan banyak akhirnya para ulama mulai berubah menjadi hukum mak makruh, itu abad ke-8 mulai menyebar namanya rokok dan tersebar di sana sini abad ke-8 makanya banyak orang ketahuan setelah rokok banyak yang batuk-batuk. Akhirnya mak makruh. Jadi bertahap. Jadi ini fatwa tahun berapa yang kita nukil kan begitu. Sehingga ulama yang membaca fatwa lama mengatakan rokok adalah mak makruh. Akan tapi lihat orang akhir mutaakhirin menilai dari rokok ini adalah dengan ahlinya. Bukan urusan rokok saja mohon maaf. Kalau urusan rokok ini memang ada usul kecanduannya bukan urusan rokok apa saja segala bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang, si, jika sudah diponis oleh ahlinya dalam hal ini adalah dokter kalau dokter mengatakan itu membahayakan langsung fatwa ulama harus ikut dokter saya pernah membuat contoh kalau ada di sebuah hutan perhutani berkata para pengunjung dilarang masuk hutan untuk sementara, karena apa? tiba-tiba terbukti di hutan ini ada beberapa ratus harimau yang baru beranak nih kalau lihat manusia langsung nerkam ini yang ngomong siapa? perhutani kalau yang ngomong Bu Yahya jangan didengar karena saya tidak pernah masuk hutan tapi yang ngomong perhutani haram kita melanggar maka fatwa ulama mengatakan haram masuk hutan karena sudah dibukti dikasih tahu sama penjaga hutan bahwasannya di sini banyak harimau yang buas dan membahayakan kalau anda masuk lalu dibunuh, anda bunuh diri karena yang ngomong perhuta urusan rokok yang ngomong mohon maaf dokter dan bukan saya, saya tidak ikut-ikut urusan rokok mohon maaf saya tidak pernah punya laboratorium saya tidak pernah enggak ngerti urusan rokok saya tidak mau hanya saya tanya ahlinya urusan kesehatan tanyakan kepada dokter tanyakan kepada medis apa kata dokter minta rekomendasi sepuluh dokter yang ahli mengatakan rokok adalah ada vitamin apanya atau buat sehati ya. ini ini kita perlu jujur dalam berfatwa dalam menyampaikan fatwa ulama ahlinya dalam hal ini anda fasalu ada dikri ingkun tumla taalamun perintah alquran tanyakan ahlinya dan ahli adalah para dokter biarpun dokter yang rokok tuh diam-diam ngomong rokok tuh membahayakan lo ya ngomu dia sadar dokter lo kamu rokok iya nih saya itu susah ninggalkan rokok tapi bahaya enggak ya bahaya sih bahaya coba, ini dalam hukum itu sebenarnya sederhana, gak usah kita sok jadi dokter saya gak perlu jadi seorang dokter, lalu gak usah saya, saya al-bahjah akan mengeluarkan fatwa kalau sudah punya laboratorium, oh sampai mati saya gak punya laboratorium cukup saja tanyakan, apa kata dokter setelah dokter mengatakan, lalu di -stempel. Di setiap rokok rokok membuat kanker, membahayakan dan sebagainya. Itu bohongan atau beneran kira-kira? Dalam dunia bisnis enggak mungkin itu bohong. Dunia bisnis harus dihapus Mungkin kalau dunia bisnis untuk mempromosikan rokok menguatkan apa begitu misalnya. Harus begitu kan? Tapi malah sebaliknya. Hai nah, itu bukan main-main. Bukan saya yang ngomong. Om yang punya rokok pun juga ngomong kok, masa? Yang punya rokok tuh ngomong itu. Itu kan yang dulu sih yang ngomong rokok. Saya lebih patuh dengan yang ngomong rokok. Itu sama dokter selesai. Sehingga berdasarkan itu semua, maka segala sesuatu jangan ngurus rokok. Kalau ngurus rokok masih ada cembrutnya nanti. Segala sesuatu dari makanan atau apapun yang menurut dokter itu membahayakan hukumnya haram. Segala sesuatu yang membahayakan. Ini sudah ada, kita perlu lagi bab insyaallah. Biarpun ada seorang masih sering makan pecel beracun tadi, misalnya saya dah ngomong rokok, lagi, rokok bahaya ngomong sih enggak enak banget gitu. Misalnya ada minuman beracun. Minuman yang membahayakan. Kalaupun Anda masih kalaupun Anda masih dalam kalau Anda masih dalam kubang keharaman itu, cukup minta mohon minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Selesai bertahan, bertahan, jangan membela lalu cari fatwa yang lainnya, ada pun bagaimana tentang fatwa ulama, tentang kemakruhan rokok, itu juga fatwa yang tidak salah, karena diukir dari fatwa lama orang akhir zaman mengambil fatwa lama sebab dalam berfatwa sendiri ada bagiannya masing-masing dan kami yakin Imam Syafi'i kalau datang hari ini pun akan menggunakan dunia medis ini untuk mengontrol segala bentuk makanan halal haramnya, kenapa? pasti beliau paling ahli dalam hal ini sebab beliau ada istilah nama istikrok istikrok itu tanya ahlinya itu adalah satu manhaj di dalam fikih syafi'i namanya istikrok kalau ingin menjatuhkan hukum jangan bertanya yang bukan ahlinya kalau urusan kesehatan ya tanya dokter kalau urusan masalah kemasyarakatan tanya pakar sosial, sosialogi jadi jangan tanya yang lainnya, itu kan istiqraqnya Imam Syafi'i Sehingga mengatakan bahasanya umumnya orang khed adalah 7 hari. Banyaknya adalah 15 hari. Paling pendek adalah 24 jam. Ini kan istiqraqnya Imam Syafi'i Saya tidak akan melanggar Imam Syafi'i Maka kalau ada fatwa yang mengatakan rokok itu adalah makro. Kami tidak bisa mengatakan bahasanya itu fatwa salah. Karena didukil dari fatwa yang ada. Akan tapi saya hanya ngajak bicara. Yuk bicara dengan keinsyafan. Kalau anda tidak insya, besok insya Allah ada satu rombongan yang menghadiahkan rokok kepada anda, mengajari anak anda yang umur lima tahun diajari ngerokok. Mau tidak? Tidak mau. Istri anda biar ngerokok semuanya. Putri-putri anda biar merokok semua. Mau atau tidak? Tidak mau. Perokok pun keling kepala. Kita perlu ini yang kita bahas. Istafh tikol bak, tanya hati kecilmu. Perlahan. Berusaha untuk berubah perlahan. Dan Alhamdulillah kita menemukan orang yang banyak berubah yang usumulang rokok dan sebagainya perlahan berubah, berubah, berubah, berubah. Harus kita ini insyaf, ilmu sadar. Dan bukan fatwa saya, makanya kalau ulama yang mengatakan rokok haram, dia juga punya dasar. Ulama yang mengatakan rokok adalah makruh, ada dasar. Ulama-ulama terdahulu. Tapi ayo kita belajar ilmu insyaf yang sesungguhnya. Apa sih hakikatnya rokok itu? Berbahaya atau tidak? Selesai nggak usah berhujah, katanya rokok memperpendek umur. itu mbah sayang rokok punya 90 puluh tahun. Nek. mulai ada kesombongan. cukuplah oh iya begitu ya. memang kata dokter membahayakan. selesai. dalam berhujah ini adalah musibah berat. dan ingat bagi yang sudah tidak merokok ya jangan serta merta mencaci maki orang yang masih merokok. kemana-mana rokok, haram rokok, rom sampai sumpah anginnya dipanggil ustadz rokok. Gara-gara setiap majlis ngomong rokok haram, rokok haram. Saya punya salah satu orang yang saya kenal. Satu kampung itu ternyata tanya apa? Anak orang yang saya kenal itu adalah, Buya kenal dengan ustaz ini, oh iya, itu kawan saya. Oh itu ustaz rokok, loh kenapa? Setiap di majlis ngomong rokok haram, kayak tidak ada ceramah yang lain lagi. Jadi orang pada tersinggung, rokok haram. Sehingga gara-gara sering ngomong rokok haram, dipanggil ustaz rokok. <laughs> Semuanya ada pada tempatnya. Dan saya minta maaf kepada yang masih merokok. Yang masih merokok di majlis ini saya doakan. InsyaAllah sehat, seger, buger. Dan cepat berhenti merokok, enteng. Amin. InsyaAllah ini. Tidak usah pusing-pusing. Tidak usah cemberut oleh kiri kanan. Tinggal inshab, insyaAllah. Tidak usah pakai hitungan ekonomi. Wah kalau dihitung rokok nanti 3 tahun saya sudah naik haji. Wah oh, ini saya tidak merokok tetap fakir. Tidak usah urusan itu. Orang fakir tidak ada hubungannya dengan merokok dan merokok, tidak merokok. Biasanya ada berhujah. Itu adalah kesombongan. Sudahlah selesai bahas masalah rokok beres ini bahasan masalah rokok